Karena menjadi musamaniya dan musamarita adalah warisan untuk cucu turunan kita. Tujuh. Tujuh. Warisannya harus dipambagakan. Partisipasi Keswara yang barot budar dia gua 14 di Kita pasti punya teman-teman yang akan hadir juga malam hari ini. Ada majen yang sebentar lagi juga akan sama-sama buat kita semuanya. Tapi sebelumnya, kita sudah memiliki pengenang dari ada semua yang malam hari ini sudah make pinnya Honda. Yang jadi...